Dewan para gaduh. Asalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh. Alhamdulillah puji syukur milik Allah siang ini kita dipertemukan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan ini amal salih untuk kita semua Ibu bapak yang Allah muliakan Manusia itu diciptakan oleh Allah Dengan uh, dua peluang Peluang syukur dan peluang sabar Tapi faktanya di dalam Al-Quran Ayat yang berbicara tentang sabar itu lebih banyak daripada ayat yang berbicara tentang syukur. Ini sebenarnya satu isyarat bahwa manusia secara mental, mentally itu lebih siap menghadapi kenikmatan daripada kesulitan. Walaupun kata Nabi bagi orang yang beriman, dua-duanya juga merupakan batu ujian. Makanya Nabi mengatakan ajaban li'amlir mukmin, li amril mukmin sungguh menakjubkan orang yang beriman itu in asabathu syarra usyqaro kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan dia syukur wa in asabathu dhurra usobaro dan kalau ditimpa sesuatu yang menyulitkan dia sabar jadi dalam hadis itu bahwa manusia orang yang beriman kalau ditimpa nikmat dia syukur kalau ditimpa hal yang tidak menyenangkan dia sabar berarti dalam diri kita itu ada dua kekuatan untuk syukur dan sabar namun kenyataannya Ayat yang menyuruh kepada kita sabar itu lebih banyak daripada ayat yang memotivasi kita untuk syukur. Karena sebenarnya bersyukur itu relatif ya dibanding dengan sabar. Kalau dua-duanya juga sulit. Tapi kalau disuruh milih, kan Bapak Ibu kalau saya suruh pilih mau syukur apa mau sabar? Pasti milih syukur. Ya andai kan saya pilih nih, Ini mau syukur apa mau sabar nih? Andai kan kita disuruh pilihan mau syukur apa mau sabar? Pasti semua yang hadir di sini milih syukur, karena syukur itu konotasinya selalu yang mengenakan kita syukur, tapi kalau sabar, selalu konotasinya yang tidak menyenangkan, jadi dua hal itu sebenarnya oleh Allah diberikan pada kita, tapi kenyataan memang kita lihat di ayat-ayat Quran ayat yang menyuruh sabar itu lebih banyak daripada ayat yang menyuruh syukur menunjukkan sabar itu lebih berat daripada syukur, nah saya pernah menceritakan di sini tapi tidak apa-apa saya ulangi bahwa ada seorang suami punya istri yang sangat cantik ya kalau diberi nilai oleh para juri istrinya ini ini juri yang biasa menilai Miss Universe itu nilainya istrinya itu 9,7. Jadi bukan juri level RT atau RW. Ini juri level yang biasa menilai para Miss Universe jadi istrinya itu dinilai dari berbagai aspek 9,5. Eh sori 9,7. Deswan aja kan cuma 9,5. Ya. Deswan itu. Ini 9,7 istrinya. Sementara suaminya oleh para juri diberi nilai 2,5. <tuk> Jadi memang kontras, tapi itulah kenyataan. Istrinya 9,7, suaminya diberi nilai 2,5. Nah suatu saat suaminya ini menatap istrinya dengan mata yang berkaca-kaca ya? Sampai istrinya bertanya Mas, kok kayak nangis sih? Kata istrinya Apa kata suaminya? Emang aku nangis Kenapa? Kata istrinya Aku bersyukur sama Allah Ternyata kamu itu wanita cantik Dan bukan hanya cantik Kamu wanita solehan itu yang bikin aku menangis Dan itu yang bikin aku bersyukur kepada Allah Kamu cantik dan kamu soleh Jadi aku bersyukur punya istri secantik dan soleh kamu Apa kata istrinya? Kalau Mas bersyukur punya istri yang cantik dan soleh Ketahuilah, aku bersabar punya suami seperti Mas. <tuhilah> Jadi istrinya pakai kata-kata Ketahuilah, aku bersabar punya suami seperti Mas. Di sini yang untung siapa? Nah pasti anda akan mengatakan suami karena dia dapet syukur, syukur. makanya saya kalau lihat di undangan ada suami istri nggak matching saya suka ingat riwayat ini jadi kalau di ya di undangan gitu ya kok istrinya cantik suaminya maaf butuh bahkan is, suaminya mau pegang ke istrinya juga istrinya ngomong gini mas jangan pegang malu nanti aja di luar gitu atau sebaliknya suaminya ganteng istrinya maaf butut. Nah, saya suka ingat riwayat ini, berarti mereka adalah pasangan yang ideal, yang satu syukur, yang satu sabar. Nah, ini juga kabar gembira bagi bapak ibu yang memang punya pasangan enggak cocok gitu ya. Maksudnya enggak cocok penampilan ya, kalau bapak bagus, ibu bututnya, bapak harus punya jiwa sabar. Ibu bagus, bapaknya butut, suaminya butut, maka harus punya jiwa nah itulah. Hidup itu memang antara syukur dan sabar itu harus jadi makanya betul kata para ulama surga itu pintunya seluas syukur dan sabar jadi surga itu pintunya seluas syukur dan sabar jadi begitu kalau kaki kita yang satu disyukur yang satu disabar pasti surga genggaman tuh karena pintu surga itu diantara syukur dan sabar jadi pada saat kita berada dalam kondisi yang terpuruk Wah wow, banyak diuji Kan kaki kita ada di sabar Masuk surga juga lewat yang pintu sabar Kalau ternyata kita diuji dengan hal-hal yang menyenangkan Kaki kita ada di pintu syukur Masuk juga lewat pintu syukur Makanya betul kalau para ulama mengatakan Surga itu pintunya seluas syukur dan sabar Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan Kalau kita mengatakan sabar Seringkali kita juga melihat hal-hal yang apa ya untuk memudahkan sebenarnya kita bisa menyebut sabar itu dalam lima hal kita harus sabar itu. Pertama, sabar dalam menghadapi ujian duniawi. Kalau ini banyak dibahas lah. Ujian duniawi itu seperti yang diterangkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155, "Auzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwanakum bisyai' minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was-samarat, wa Pasti kami akan menguji kamu dengan kekhawatiran ada kekhawatiran walju kelaparan yang dimaksud kelaparan itu tidak selamanya busung lapar awas bapak ibu yang makanannya berlimpah di rumah boleh jadi Anda diuji dengan kelaparan istri bikin sop kaki bikin macam-macam makanan tapi ternyata yang dimakan oleh bapak langganan mentimun pepaya apa seledri wortel itu aja anak bapak istri bapak minum so, makan sop makan tahu makan apa bapak nggak berani sebab begitu makan tahu langsung tensi naik eh. makan ini langsung asam urat tinggi langsung kolesterol tinggi apa yang terjadi bapak diuji dengan kelaparan yaitu mentimun eh, apa itu saladri itu mentimun saladri mentimun saladri itu artinya apa jadi yang yang dimaksud diuji dengan kelaparan tuh tidak selamanya tidak ada makanan ada berlimpah tapi nggak bisa. Gitu. Wanak siminal amwal kita pun akan diuji dengan kekurangan harta. Percayalah Pak, bapak gaji segede apapun anda tidak akan pernah merasa cukup. Nggak akan. Ya merasa cukup saya dua bulan dah. Soal nanti ada kenaikan misalnya ini juga kalau ada ya. Kalau ada ini juga ada kenaikan ya itu setelah dua tiga bulan. Udah, itu udah mulai gak cukup lagi. Memang tidak ada yang merasa cukup. Makanya kalau bapak ibu lewat ke satu perumahan, ada rumah gede banget. Mobilnya 13, anaknya dia padahal cuma 2. sopirnya 7, pembantunya 4. Ya, rumahnya gede, Anda gak boleh ngomong gini. Ini rumah dipakai untuk apa sih? Anaknya cuma 2, mobilnya 12. Gak boleh ngomong gitu, Anda ngomong gitu karena Anda belum punya. Karena kalau udah punyanya boleh-boleh, jangan-jangan lebih parah dari orang itu. Iya, itu rumah untuk apanya gede-gede banget. Anda ngomong itu karena belum punya. Kalau udah punya, jangan-jangan lebih parah dari orang itu. Karena Allah akan menguji dengan kekurangan harta dan, ke, dan jiwa. Kan seringkali kan kita dikecewakan itu oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Saya tidak pernah dikecewakan oleh Bapak Ibu, walaupun saya relatif sering di sini ketemu. Dua bulan sekali atau sebulan sekali Tapi saya belum pernah dikecewakan oleh ibu bapak Dan ibu bapak juga kan belum pernah dikecewakan oleh saya Kapan saya mengecewakan anda? Kapan? Tidak pernah kan? <laughs> Kapan saya mengecewakan anda? Anda juga tidak pernah mengecewakan saya Tapi sangat mungkin Saya dikecewakan oleh anak saya Saya dikecewakan oleh istri saya Sangat mungkin Jadi dengar ya kita sebenarnya banyak dikecewakan oleh orang-orang yang paling dekat dengan kita, bukan oleh orang-orang jauh. Kita tuh dikecewakan. Nah, itu yang disebut Allah menguji dengan jiwa. Boleh jadi dia itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Ibu boleh jadi dikecewakan oleh orang ibu cintai yaitu suami. Suami ibu tuh disebut robot bukan. Disebut manusia juga enggak. Karena ngomongnya singkat kalau di rumah itu. Makan jarang ngomong nonton oh papa nonton pasang kue tv nonton mandi ini anu kanu kanu dah mandi bobok bobok kan ada suami yang di rumah tuh jarang ngomong dia apa tuh hari istrinya kan ya pingin cerita suaminya pulang dari luar kota Ya misalnya dari Surabaya nggak pernah cerita. Mah aku begitu nyampe di Surabaya ya gini-gini terus aku di hotel terus aku ada acara ini ini datang. Pak gimana di Surabaya gitu aja. Papa naik apa? Masa yang gitu ditanya. Terus papa di sana makannya apa? Ya, nasi. Dah tuh mana cerewet-cerewet yang kita ditanya. Padahal istri itu eh dengar bapak-bapak semua perempuan di muka bumi ini. Senang mendengarkan cerita orang yang disayangi. Dengar dulu. Saya ngomong gini karena banyak ibu-ibu yang curhat akhir-akhir ini. Suaminya teh Bisu. <SILENCIO> Tapi cengalamundis ngobrol dengan temannya. Bisa lancar, bisa lama. Bisa sejam. Kamu gimana? No, no, no. Tapi kalau di rumah. Anaknya lewat. Gimana ujian? Bisa. Bisa apa? Gitu. Itu anak papa. Dengar sih jadi ngomong nanti singkat singkat. Ini Pak, ini banyak ibu-ibu yang curhat sama saya. Pak Ham, kalau ceramah ya insafkan suami-suami kita. <SILENCIO> <SILENCIO> saya pesanan ibu-ibu sih sebenarnya ini, tapi bukan ibu-ibu di sini, tapi saya pikir mirip yang di sini juga. Cok, kalau nggak percaya tanya mereka. Jadi banyak suami kalau di rumah itu tutup mulut, gerakan tutup mulut. Jarang nonton tuh atau komentar ya atau gimana mah? tadi siang anak-anak di -anak mana? Atau kalau Bapak ya ceritakanlah di kantor. Mah, tadi ya aku di kantor gini-gini gini-gini. Tahu enggak? Semua perempuan itu senang kalau dengar cerita. Senang. Itu tuh hiburan dia kan dia mah monoton tuh di rumah. Anda ganti-ganti pasangan. Maksud saya ganti-ganti apa? Maaf, maaf, bukan ganti-ganti pasangan lah. Ganti-ganti partner kerja, ya, Bu. Pak. Ini Bapak-bapak secape-capeknya saya ganti-ganti maksud saya awas jangan konotasi jelek ganti-ganti itu begini, dengar harus dijelaskan nih. takut begitu bubar bubarte gini bener si amte playboy, takut gitu awas jadi yang saya maksud ganti-ganti itu begini saya tadi jam 7 ngajar sampai jam 10 ngajar, ya jelas banyak mahasiswi dari kampus mahasiswi lah kan saya gak capek ngajar gitu capek sih capek tapi seger lah gitu Serius saya kalau ngomong itu apa? Kalau anda mah kan suka munak ya Saya mau ngomong itu apa adanya? Maaf ya, ngajar di depan nini-nini dengan mahasiswa Saya lebih semangat mahasiswa, serius saya Maksud saya mereka kan lebih fresh gitu Dari cara berpikir Awas anda jangan seuzon Nah dari ngajar sana Terus saya ada ceramah Nah itu mah ibu-ibu Tapi ibu-ibu muda lah Setia tiga-tiga itu juga enggak membosankan Ayah sini, ini, ini opatan maksud tadi Tapi tidak apa-apa lah, ayat sama nganter cucu Tidak apa-apa Dari sana, saya ke sini Ya ini kan relatif Ya, lada <laughs> Membosankan juga lah e, Tapi, tidak apa-apa lah, masih bisa saya terima Dari sini, nanti saya ke Subang Jam 3 ada acara di Subang Ya, balik lagi Ya setapetapnya saya, saya bisa banyak cerita sama istri. Wah, tadi aku gini-gini gini. Istri saya dari bangun tidur sampai nanti malam itu ya kuli bekan. Budak masak, tua tengah rumah, dapur, toilet, tengah rumah, dapur. Paling banter jemput anak, eh, Pak. Makanya kalau istri kita itu bapak-bapak nih lebih capek daripada kita sebenarnya. Bapak capek, tapi kan variatif itu. Ya, ada ketemuan nih, Tuti, Sinta, Sarah, Vince, ya, istri kita dia, wes sendiri. Makanya pak, kalau kita pulang terus istri ada cemberut, dah hiburlah dengan bercerita. Dia gak senang. asal kita bercerita juga. Tapi toh ngarang ceritanya, kudu beneran. Gitu. Nah, Allah akan menguji itu loh, pak bu. Jadi saya ingin mengatakan itu ujian kehidupan yang kedua jadi sabar menghadapi ujian kehidupan ya, kekurangan harta dikecewakan oleh orang yang kita cintai terus eh, kelaparan kegelisahan, kerisauan itu ujian kehidupan diterangkan di surat kedua ayat 144-145 yang kedua kita harus sabar menghadapi ini berbagai karakter manusia manusia itu karakternya beda-beda ada yang Ya, ramah. Ada juga yang semrut. Emang wajahnya dari lahir udah gitu. Nah, tapi sebenarnya orangnya baik gitu, tapi ya gitu wajahnya teh, dika ngambek gitu. Nah, gitu. Macam-macam. Ada orang yang kalau kita naik kereta itu di sebelah itu dari mulai naik sampai turun lagi di Gambir enggak pernah ngomong, diam Tapi ada juga baru aja duduk sudah gini, "Mas, mau ke Jakarta ya?" gitu perempuan sih yang nanya ke saya, Mas, Jakarta ya. So kalau laki kan saya nggak begitu tanggapi. Ya? Oh iya ke Jakarta, ke Jakarta. Mau kemana Mas ke Jakarta? Nah, ada keperluan. Keperluan apa? Gitu nanya terus, sampai gambir dia ngobrol, ngajak ngobrol, ya. Sampai saya nyu dah ngantuk. Nah, tapi ada juga yang dari mulai duduk sampai nyampe lagi nggak ngomong. Itu karakter orang macam-macam, macam-macam. Kayak di sini macam-macam. Ada yang matanya menatap Serius Langsung kita Ada Mula-mula sih Bahkan nyepang satetan Ada Tapi ada juga yang Iya ya, Awalnya begitu saya naik gini. Begitu ada yang ketawa Hahaha <laughs> <laughs> Hahaha Jadi seperti tidak mendengarkan Tapi dia ketawa Berarti kan dia dengerin Bagusan yang ini daripada yang tadi Bagusan ini ya. Jadi seperti dari awal tuh tidur Begitu Haha. <laughs> Haha. <laughs> Berarti kan dia ngikutin Kalau yang parah yang pertama malah Mula-mula dia seperti nyatet Langsung Haha. Begitu bubar kayak dia ngomong ini. Seramanya sebentar ya <laughs> Ya sebentar dah bobo Bo pak kita harus sabar menghadapi berbagai karakter orang. Ya? Karakter orang. Makanya begini. Pak, Bu, kita akan kecewa. Kalau kita ingin mencari manusia ideal. Dan Anda akan gagal menemukannya. Gagal, Pak. Kita ingin mencari pimpinan yang ideal. Anda akan kecewa. Karena manusia tidak ada yang ideal. Yang harus kita cari adalah manusia yang realistis itu kalau realistis mah emang kemampuannya segitu ya udah apalagi lah terima aja udah gitu ya nanti kita berikhtiar bagaimana menggantikan dia lebih bagus gitu kalau di kantor ya kan gimana anda nggak bisa protes nggak dikasih ya udahlah terima ya tapi ya, aku harus berjuang ber berprot, berapa, ber apa e, ber apa berjuang bekerja keras sehingga ya mutiara kemampuan kita bersinar siapa tahu bisa menggantikannya tapi kalau memang sudah dikasih ya sudah itu namanya realistis Sebab so, kalau kita mencari orang yang ideal kita akan gagal karena di dunia ini tidak ada manusia yang ideal tapi carilah yang realistis makanya bu kalau suami ibu kayak tadi ya jarang ngomong, ngomong nanti singkat-singkatnya singkat bobo minum makan gitu, itu bu terima sajalah apa adanya, ibu akan lebih realistis daripada ibu ganti lagi susah penyesuaian-penyesuaiannya bapak juga sama begitu ya nah itu sabar menghadapi berbagai karakter itu diterangkan di surat 41 ayat 34-35 kemudian yang ketiga sabar dalam melaksanakan perintah Allah itu butuh sabar ini dijelaskan dalam surat ke 47 ayat 33 sabar dalam melaksanakan perintah Allah bapak ibu ya untuk duduk di sini kan kita butuh sabar enaknya sih kalau udah sholat jam segini teh keluar cari makan tapi dah saya dengar ya dari seluruh kantor yang ada di Bandung nih Karyawan Telkom itu rata-rata rajin saum Senin Kamis, jadi ya nggak ada masalah sih anda duduk di sini, kan lagi pada saum ini. Ya. Makanya katanya saya dengar-dengar dari yang tukang jualan di luar tuh, katanya mereka suka kebingungan kalau hari Senin dan Kamis, karena karyawan Telkom yang makan tuh cuma seperempatnya. Berarti kan sisanya apa? saum itu jarang loh kantor yang kayak begini. Serius saya menyatakan sebuah penghargaan yang setinggi-tinggi itu apa itu butuh sabar dalam beribadah ya itu dijelaskan dalam surat keempat 47 ayat 33 kemudian yang keempat sabar dalam menghadapi maksiat kenapa perlu sabar Pak Bu maksiat itu bawaannya nikmat eh enggak percaya, coba eh jangan coba uh, jangan jangan jangan coba maaf maaf jangan coba tanyakan kepada orang yang sudah bertobat di mana-mana maksiat itu lebih nikmat Bapak Ibu ingat enggak waktu masih pacaran sama Ibu yang sekarang jadi istri bapak, sekarang makan makan di kafe itu, gak ada rasa, biasa weh. Gak ada romantis-romantisnya lah gitu ya. Biasa weh. Bahkan rudet kalau dia banyak pesan Pas dia mesan, te. asup gitu karena bedtime. <laughs> Mama pesan temen ini banyak-banyak, ingat tuh Habis gitu. Ada istri temen yang ngomong, temen. ya temen abis mah dibungkus deh pak. Tak enak dibungkusnya. Ya tamat kalau udah nikah mah kan gitu, nggak ada nikmat nikmatnya makan ke kafe. Tapi waktu masih pacaran, ayo yang pesan, ayo, ayo sayang, nggak usah khawatir. Aku uang kas ada, nggak ada uang kas kredit card, nggak ada kredit card, KTP aku ada. Jadi waktu pacaran begitu, atu pak ngaku lah ngaku sekarang udah jadi istri dia nelfon ke kantor. Alhamdulillah. Ya. Ya, nanti ya, jadi rumah itu dibahas. Aku lagi mau rapat ni. Nya udah kita kum salam. Sekarang, hari dulu mah? Eh ya ya. Oh, aku dari tadi kangen Benar, loh. Aku mau telpon tak. <laughs> nah, gitu. ya kan? Aku sebenarnya kangen banget dari tadi. Aku mau telpon. Feeling feeling kamu so good ya? Aku kangen kamu langsung telpon. Gini loh ya. Oh, dua jam. Yang bilang itu pengalaman saya hanya mengatakan Ya Allah ampuni dia. <laughs> teman-teman sekalian ya jadi itu kalau uh, waktu masih pacaran mak kenapa ngobrol lama bisa makan di kafe berlama-lama bisa bahkan kalau di sini di waktu itu kan belum jadi istri bapak masih pacar kan mak ngasih nate nempel di pipi langsung anda teh ngeluarin sapu saputangan ya maaf yang di sini dia ke saputangan hari sekarang mak era ini ya, detil Makan di kafe juga orang kampungnya di dia remeh remeh, <laughs> gitu. Kata istri teh, papa tuh ngomongnya meni, menyakitkan gitu. Ini dah kudu dididik. Wah, <laughs> pak bu, jadi gini loh, ya, ini, ya, dulu mah waktu masih belum nikah, waktu masih pas nah, saya ingin menunjukkan mak sihat, mah bawaannya nikmat. Kalau udah jadi istri, mah kan sebenarnya udah ibadah itu, makan di kafe ibadah, ya meraktir ibadah dulu mah belum jadi ibadah masih maksiat gitu dulu woy. dari pacar sekarang udah jadi istri dulu masih pacar ya yang aku lagi pengajian bisa jemput aku enggak langsung dijawab aku bisa jemput kamu ada di mana yang nah, aku ada di sore yang iya aku jemput kan jauh enggak apa-apa kok kan ada mobil ah dulu hari sekarang, Papa, aku ada pengajian mau hujan nih jemput, bisa nggak? Enak aja jauh tahu, kan ayat taksi biarkan yang pilu puluh ribu, so karena taksi cetrek. hari dulu mah kan, udah di SMS-nya kan belum datang juga, nanya, ya yang ada di mana, gitu. Langsung dijawab, yang, maaf, ini macet, ada di Jalan Asia Afrika. Katanya ada Pak SBY, jadi macet. Sabar yang ya, gitu dulu hari sekarang mah meni sms juga jemput tanda seru gitu <tuh> nah, jawaban suaminya tuh ok tanda seru singkat singkat gitu ok tanda seru udah ditunggu nggak muncul muncul ya smsnya tuh dmn tanda tanya dmnt di mana kan di mana jawabnya teh jlnaa maksudnya asia Afri, afrika akhirnya belum muncul juga si istrinya langsung SMS CPT nah, tanda seru langsung disana di, di joklat suaminya MCT <laughs> MCT te macet Asing. sekarang lah aduh meni sekat lagi disingkat bu pak jadi kita kudu sabar menghadapi kemaksiatan jadi itu bawaannya maksiat itu nikmat bawaannya bawaannya tapi kalau ibadah oh, sorry kalau yang iya bernuansa ibadah itu bawaannya teh sulit gitu. Nah, jadi kalau menurut apa namanya? menurut ayat yang tadi saya katakan, surat ke-79 ayat 40 41 kita butuh sabar dalam menghadapi maksiat dan yang kelima sabar dalam menyampaikan kebenaran. Sabar ya. Karena tugas kita bukan membuat dia insaf Tugas kita menyampaikan Inna kalatah diman ahbaddah, walakin Allah ayah dimasya. Susungunya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kamu cintai. Nabi Muhammad sangat mencintai pamannya. Pamannya waktu sakarat masih diajak oleh Nabi. Paman, ya amit kullah ilaha illallah. Paman ucapkan la ilaha illallah. Biar aku jadi saksi di akhirat nanti. Apa kata pamannya? Anakku, aku tahu ajaranmu itu benar. Aku tahu. Tapi kalau aku masuk Islam, apa yang akan diomongkan oleh bangsa Arab terhadap aku setelah aku mati? Jadi sebenarnya yang membuat dia tidak mau terima itu karena katup kesadarannya tertutup. Bapak, Ibu, nih yang ada di tangan saya. Kalau ini ditutup, Anda kasih air bertengki-tengki tidak akan masuk. Karena katupnya ditutup. Tapi, walaupun, tapi kalau katupnya dibuka, walaupun cuma satu tetes, itu akan masuk. Makanya sangat mungkin kita ngomong ke istri ke suami, ke anak, berulang-ulang tapi kalau katup kesadarannya tertutup, dia tidak akan berubah tapi boleh jadi, Anda ngomong satu kata, pas saat itu katup kesadarannya terbuka, maka kata-kata itu masuk ke relung hatinya dan bisa mengubah perilakunya jadi tugas kita itu bukan berhasil, tugas kita itu ikhtiar dalam menyampaikan kebenaran, yang penting kita ajak kita ajak, kita ajak, dia tidak berubah, bukan tugas kita Nabi Nuh saja pernah mengatakan ya Allah, aku berjuang siang dan malam agar kaum dan keluargaku itu memeluk ajaran ajaran kebenaran. Lalu Nabi Nuh mengajak anaknya untuk masuk ke perahunya. Kata anaknya, "Ayah, aku lihat ada gunung yang tinggi, aku akan lari ke sana." Lalu kata Nabi Nuh, "Ya Allah, ternyata keluarga ternyata anakku tidak menjadi keluargaku." Jadi itu level Nabi Nuh. Loh. Jadi tugas kita adalah kepada anak, istri, kepada siapapun menyampaikan kebenaran Bahwa dia itu berubah dan tidak bukan tugas kita Jadi itu diterangkan di surat 31 ayat 17 Jadi dalam hidup ini kita harus sabar dalam lima hal Pertama sabar menghadapi ujian duniawi Sabar menghadapi berbagai macam karakter orang Tiga sabar dalam beribadah Empat sabar dalam meninggalkan maksiat Dan yang kelima sabar dalam, menghadapi, dalam menyampaikan nilai-nilai kebenaran Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kepada pembicaraan inti bahwa di dalam Al Qur'an dikatakan sabar itu lebih banyak daripada syukur karena untuk sabar itu butuh mental yang kuat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Semoga bermanfaat. Kalau seramah jangan terlalu lama. Nanti bobonya terlalu lama juga nggak bagus. Ya. Ya. Yang penting singkat, ya jelas poin-poinnya gitu ya karena. Ini e, waktu yang kurang kondusif ya. Anda sudah bekerja dari pagi sampai siang gini ya, Itu cenderung otak lelah Jadi saya kalau ceramah siang itu gak pernah lama Cukup 45 menit juga ya. Ibu bapak demikian yang bisa saya sampaikan Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis Subhanaka Allahumma wabihamtika Asyadu an la ilaha illa anta astagiru kawatubu ilaikum Walhamdulillahirobbilalamin. Amin. Ya Arhamarrahimin. Amin. Ya Rabbalalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>